Assalamualaikum sudarlun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 29 Agustus 2018 dibacakan Ardian Syah. 11 TKI Aceh yang terlantar di Kalimantan Barat dipulangkan. 4 nelayan Aceh terdampar di Thailand akibat dihantam gelombang besar. Jema haji Aceh yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM.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 Berlun sebanyak 11 TKI Aceh yang terlantar di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sangau, Provinsi Kalimantan Barat, Perbatasan Indonesia-Malaysia, direncanakan dipulangkan melalui Bandara Internasional Supadio ke Kuala Namu Medan Rabu ini. Sampai kemarin, mereka masih ditampung di Polsek Entikong, menunggu dijemput dibawa ke kantor daerah DPDRI Pontianak. Untuk diketahui, 11 TKI Aceh tersebut diberangkatkan ke Malaysia beberapa waktu lalu oleh agen TKI ilegal untuk bekerja di perkebunan kawasan Miri, Malaysia. Namun ternyata gaji yang diterima mereka tidak sesuai dengan janji yang disampaikan agen dan mereka dijanjikan akan digaji 4000 4000 Malaysia, namun ternyata yang diterima hanya 55 Ringgit Karena itu, TKI tersebut memilih kabur dari lokasi pekerjaan dengan berjalan kaki selama 3 hari menyusuri hutan untuk menghindari petugas. Karena paspor mereka ditahan, agen TKI ilegal tersebut sehingga ditemukan polisi di kawasan Entikong. Kemudian mereka dibawa ke polsek tersebut untuk ditampung dan menjalani pemeriksaan. Mereka tidak memiliki uang untuk pulang ke Aceh. Anggota Komite II DPDRI asal Aceh, Sudirman mengatakan selasa malam mereka dijemput staf kantor DPDRI di Pontianak. Mereka nantinya akan ditampung sementara waktu di kantor tersebut menunggu pemberangkatan ke Aceh. Asudirman mengaku ikut mendampingi mereka sebelum berangkat dengan pesawat ke Kuala Namu. Jarlun setelah delapan hari terombang ambing di laut karena kapal yang ditumpanginya hanyut di diantam angin dan gelombang besar, empat orang nelayan asal Lampulau Banda Aceh terdampar ke perairan Panga Thailand. Empat nelayan tersebut adalah Arifin, 36 tahun, asal Kabupaten Simelu, Muhammad, 30 tahun, asal PD, serta Dedi Suryanto, 37 tahun, dan Dendier, asal Aceh Barat Daya. Miftah Chud Ade Wakil Sekjad Panglima Laut Aceh, mengatakan empat orang nelayan dari Pelabuhan Lampulau Bandar Aceh terdampar ke Thailand menggunakan kapal motor bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka terseret angin dan gelombang setelah as kipas atau kemudo patah saat menghindari angin dan gelombang besar di wilayah perairan laut Pulau Aceh, Aceh Besar. Sebelum terdampar ke Thailand, kapal mereka juga sempat mati mesin beberapa jam kemudian mendapat bantuan dari nelayan India. Setelah mesin kapal hidup, mereka pulang namun dalam perjalanan kapal mereka kembali dihantam angin dan ombak besar di kawasan Pulau Aceh hingga terombang-ambing dan terdampar ke Thailand. Nelayan Aceh yang terdampar ke perairan panga Thailand itu diketahui berangkat dari pelabuhan Lampulo untuk mencari ikan tuna di perairan Laut Aceh pada 14 Agustus lalu. Setelah mengalami mati mesin, mereka bersama kapal berkapasitas 6GT itu mulai terombang ambing di Laut Lepas sejak 16 Agustus. Pada 23 Agustus, mereka diselamatkan oleh pihak keamanan Laut Thailand. Kini mereka sedang menunggu proses pemulangan kembali ke Aceh. Sudarlon seorang jemaah haji asal bandar Aceh bernama Abdullah bin Amin Nafi, 57 tahun, Yang tergabung dalam Kloter 3 meninggal dunia sekitar pukul 5.05 waktu Arab Saudi di Mekah selasa kemarin Dengan meninggalnya Abdullah bin Amin Nafi, maka jamaah Haji yang meninggal di Arab Saudi berjumlah 3 orang Koordinator Humas dan penerangan PPIH Kimenak Aceh Harusli mengatakan Meninggalnya Abdullah berawal saat pasien mengeluh sesak di Musdalifah pada 21 Agustus Kemudian tim medis merujuk pasien ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah Ia dirawat dengan diagnosa penyakit berhubungan dengan jantung dan juga serangan jantung Selanjutnya pada 25 Agustus pasien dinyatakan sehat dan keluar dari KKHI untuk kembali ke pemondokan Lalu pada 27 Agustus pukul 18.40 waktu Arab Saudi Tim Kesehatan Haji Indonesia melakukan visit kondisi jamaah Terpantau pasien dalam kondisi normal tanpa keluhan apapun Saat itu pasien juga beraktivitas seperti biasa di kamar dan tampak ceria bercerita dengan TKHI dan istrinya. Namun pada 28 Agustus pukul 5 waktu Arab Saudi, tim kesehatan dipanggil teman sekamar almarhum karena tidak bangun salat subuh. Tim medis langsung menuju kamar dan memeriksanya dan dinyatakan telah meninggal dunia. Jatelun personil Polres Aceh Utara selasa kemarin kembali melanjutkan pencarian senjata api AK-56 milik Bribka Faisal di Kuala Jambuayi, kawasan desa Tepin Kuyun, Kecamatan Senedun, Aceh Utara dengan melibatkan tim SAR. Namun hingga pencarian dihentikan pukul 16.30 kemarin, Senpi tersebut belum berhasil ditemukan. Pencarian itu sudah dilakukan sejak Senin lalu. Pencarian melibatkan satuan narkoba, Pol Airut loksmawe Tim Sar serta Tim Basarnas dari Langsa. Pencarian dilakukan dengan cara menyelam dengan menggunakan tabung oksigen. Namun petugas sempat kesulitan mencari Senpi karena derasnya arus Kuala Jambu Ayi. Untuk diketahui, Senpi milik Polres Aceh Utara itu dirampas dari Bribka Anumerta Faisal oleh komplotan kriminal bersenjata setelah membunuh Bribka Faisal pada minggu lalu. Namun ketika mereka menyeberang Kuala Jambu Ayi saat kabur dari pantai, AK-56 tersebut terjatuh. Zul yang membawa kabur Senpi sempat menancap batang kayu di pinggir Kuala Jambu Aye untuk menandai lokasi Senpi terjatuh. Namun pria tersebut tewas saat penangkapan. Informasi diperoleh tersangka yang meninggal dalam kasus pembunuhan Bribka Faisal bertambah satu lagi. Selain Zul, satu dari lima pria yang berhasil ditangkap tim gabungan juga meninggal saat dirawat di RSUD Cutmutiya Aceh Utara pada Selasa kemarin pukul 01.30 dini hari. Pria itu adalah Samsul 28 tahun, warga Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Polres Polres Barat selasa kemarin kembali memeriksa seorang kepala sekolah dan bendahara dalam kasus pungutan liar V proyek dana alokasi khusus 2018. Pemeriksaan terkait OTT seorang pejabat dinas pendidikan bersama empat orang lainnya yang kini menjadi tersangka. Kepala sekolah yang diperiksa adalah kepala SD Kajeng bernama Efe Rizal dan bendaharanya Fatimah. Pemeriksaan dilakukan di ruang tipikor Polres Barat Sehari sebelumnya polisi memeriksa kepala SD 22 melabur Nursidah dan Kepala SDN 23 Melabu Abdul Hamid. Selain itu, polisi juga memeriksa Kepala SMP Negeri 2 Woyla Timur dan M Sarung dan Kepala SMP Negeri 2 Merbu Faisal Varia putra Sementara dari pejabat dinas pendidikan Aceh Barat yang telah diperiksa yaitu Sekdis Pendidikan, Dokteran Desabirin dan Kabit Program Adari SE. Rabu ini kembali polisi menjadwalkan pemeriksaan tiga kepala sekolah di kabupaten itu. Darulun anggota polisi Polres, Gayo Lewis, terpaksa menembak kaki seorang buronan yang sudah lama dicari karena hendak menyerang petugas dengan parang. Tersangka merupakan pelaku pencurian ternak sapi yang ditangkap di kawasan pegunungan Desa Reko, Kecamatan Dabun, Gelang. Tersangka bernama Sidik, 45 tahun warga Kongbur, Kecamatan Belang, Pegayon yang sudah masuk DPU atas kasus pencurian hewan ternak 13 Juli lalu. Dari lokasi perpembunyian, polisi juga mengamankan dua pelaku lainnya yakni SHD, 35 tahun warga Durin, Blank Kejren, dan MSM, 26 tahun warga Kongbur, Blank Pegayon. Keduanya diduga turut menyembunyikan tersangka dari kejaran petugas polisi. Katsat Reskrim Polres Gayulus Ibtu Abdul Hamid membenarkan seorang buron tersangka pencurian ternak dilumpuhkan petugas dengan menembak pergelangan kakinya. Tersangka ketika disergap petugas polisi di tempat persembunyian di gedung Rekodabun Gelang 26 Agustus berusaha kabur dengan menyerang petugas menggunakan parang, tetapi petugas bertindak cepat dengan menembak kaki pelaku. Abdul Hamid menjelaskan tersangka telah diamankan di Mapolres Gayaluhus bersama barang bukti satu ekor sapi jantan dan sebuah mobil carry.